Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in wa la hawla wa alihi wa ajma'in amma ba'du. Pemirsa MNCTV yang berbahagia, yang insya Allah semua dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali pastinya saya Hafiz bisa menyapa anda kembali dalam program kesayangan kita. Silahkan kolbu. Segar, segar, segar, segar, segar di kolbu. Ya salam. Baiklah, kemarin sudah kita lalui karena kemarin adalah histori dalam kehidupan kita. Dan besok adalah uh, misteri dalam kehidupan kita. Dan hari ini adalah hari yang harus kita syukuri yang insya Allah... Dengan kita mensyukur nikmat Allah Niscaya Allah akan tambah terus kenikmatan buat kita semuanya Amin Dan pastinya pagi hari ini uh, Banyak sekali jamaah yang hadir Dan yang akan kita bahas adalah Masih uh, part 2 Atau bagian kedua yaitu Ada surga di rumahku Atau Baiti janati, rumahku adalah surgaku dan yang akan kita bahas adalah mudah mengingatkan dan diingatkan. Buat pemirsa yang menelefon di 0218416967 atau di 877800454 dengan passwordnya siraman kolbu. Sekar sekar sekar sekar sekar. Di kalau baik. Pagi hari ini uh, saya enggak sendiri Bunda, saya didampingi sama guru saya asal Cirebon yang subhanallah luar biasa yang kita doakan selalu semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat alhamdulillah. alhamdulillah. Doa para pemirsa semuanya dan doa ibu-ibu, Bapak-bapak semua. Amin. Dan semoga semuanya selalu dalam rida Allah. Amin. Diberi, diberi segala kebaikan. Iya, semua nungguin Buya nih Bunda yang di sini maupun yang di rumah dan pastinya kita mau bahas yang kelanjutannya di Buya. Baik. Eh, Rumahku adalah surgaku Dan yang akan kita bahas Masih mengenai uh, Apa namanya uh, Keluarga Dan pastinya juga bagaimana Untuk sebagai manusia Untuk terus selalu mengingatkan pada orang lain Dan mau ketika diingatkan oleh orang lain Seperti apa tuh Bu ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim dulu, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, والصلاه wassalam wa ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'ad. Semua yang hadir, para pemirsa dimanapun berada, semoga pagi ini adalah bagi kemuliaan, bagi kebahagiaan, bagi keindahan, bagi keharmonisan dan bagi pengampunan, bagi rahmat dan bagi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berkumpul di satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala Menjanjikan dengan rahmatnya Siapa yang bisa melakukan sholat subuh Kemudian bisa melakukan sesuatu yang baik, yang mulia Apakah zikir atau menuntut ilmu seperti ini Maka akan diberi oleh Allah satu pahala Seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah Amin Balagi dibarengi dengan pasangan yang di rumah suami istri Menghadiri acara ini Dan ini adalah lanjutan dari yang lalu bahwasanya Jangan sampai ada Kejahatan di rumah kita Jangan sampai ada kedoliman di rumah kita Dari Topik yang besar Yaitu jangan kita melakukan kesalahan Kepada manusia Termasuk di dalamnya adalah pasangan kita Suami kita dan istri kita Maka agar kesalahan ini bisa kita kurangi Maka hidup harus indah Di dalam rumah tangga harus indah Dengan kebahagiaan Dan untuk mencapai kebahagiaan dan keindahan itu Tentu ada rumus-rumus ada hal-hal yang harus perhatikan. Maka diantaranya, hari ini akan kita bahas. Di dalam rumah tangga, kita itu harus siap untuk mengingatkan dan siap untuk diingatkan. Karena apa? Anda bukan malaikat. Anda bisa salah. Betul. Dan kesalahan yang tidak dirasa itu kadang menyakitkan pasangan kita, kadang kita juga tidak sadar. Begitu juga pasangan kita bukan malaikat, agar menjadi semakin sempurna maka perlu kita ingatkan. Tetapi jika mengingatkan atau diingatkan ini jika tidak seimbang, pincang juga. Ada orang senang mengingatkan, tapi di saat diingatkan cemberut seharian. Hmm, betul. Begitu. Ah, mungkin karena merasa sombong dia merasa ustad, diingatkan sama istrinya yang bukan ustadah, suami. Atau ibu-ibu yang sering ngaji, diingatkan suaminya bantah, abah itu tidak pernah ngaji, mama, mama sering ngaji. Nah ini, jadi tidak, maka dibuka. Ini harus. Bahkan kalau di kedapur ditulis yang gede itu, abah atau papa, tolong ingatkan jika mama salah, abah tolong ingatkan jika umi salah. Begitu juga, jadi dibiasakan kalimat ini didengarkan kepada pasangan kita. Maka kalau mengingatkan, nunjuk dulu, tuh, tuh. saya mau mengingatkan. Nih. Sebab kadang-kadang ada emosi marah, kesombongan. Dalam rumah tangga itu, sampai ada suatu ketika seorang istri sama sekali tidak pernah berani mengingatkan suaminya. Atau sebaliknya, seorang suami tidak berani mengingatkan istrinya. Kenapa? Dari awal diingatkan sudah cemburu, marah, cemburut, marah, dan seterusnya. Sama seorang istri mengingatkan suaminya langsung disambut dengan amarah. Maka kalau sudah hidup semacam ini tidak akan seimbang, tidak akan ada keindahan. Sehingga kadang kalau ada pasangan salah disimpan, salah disimpan, salah disimpan. Akhirnya apa? Menjadi kalau dalam istilahnya bom waktu. Suatu ketika marahnya semakin gede. Padahal itu seperti api yang sudah mulai tumbuh dimatikan gampang. Tapi kalau sudah gede akan susah. Sedikit. Nah ini menjaga dan jangan sampai hati Hati itu retak. Sebab hati itu digambarkan seperti kaca kalau sudah pecah dikembalikan susah. Maka kalau sudah orang tersakiti hatinya, itu biasanya kalaupun mau dikembalikan bisa tapi susah dan waktunya lama. Dan kadang naudzubillah kita manusia berubah menjadi dendam. Sehingga kalau kita melihat pasangan kesalahan pasangan kita salah kemudian tidak punya iman, dia melakukan kesalahan yang sama. Kamu juga begitu bahkan kalau diingatkan nanti. Jadi enggak akan bisa ketemu judulnya. Maka ayo kita biasakan Kalau diingatkan pasangan kita langsung kita sambut Abang, aku kira abang itu hanya seorang yang baik dan ganteng Ternyata setelah berani ngingatkan saya menjadi ganteng dan baik sekali Istriku, aku pikir dulu kamu hanya seorang yang solehah dan cantik Akan tapi ternyata setelah kamu punya keberanian ngingatkan saya Poin kecantikanmu tambah Coba dibesarkan hatinya, terima kasih Karena engkau telah ngingatkan aku, aku beri anting dua nanti Nah, gitu loh. Jadi membiasakan Seperti Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab Lihat Beliau berterima kasih kepada siapapun Yang mengingatkan termasuk istri di dalam rumahnya Rahimallah imra'an ahda li'ayubi Semoga Allah berikan kasih sayang Kepada orang yang telah menunjukkan kepadaku Aibku Dan termasuk bentuk kesombongan Yang sangat sombong-sombong Adalah orang yang bisa diingatkan marah dan kemudian ada sifat yang sangat jelek, akhlak namanya mudahanah. Tidak berani mengingatkan. Nanti takut tidak dikasih duit. Takut, Masya Allah. Katailah, kalau pasangan kita melakukan kesalahan, maka hendaknya kita ingatkan. Cara mengingatkannya adalah pendidikan dari Nabi yang indah. Yang baik, yang lembut. Nah, yang baik, yang lembut. Para suami pun demikian. Kalau mendidik istrinya yang salah, lihat. wallati takhafuna nusuzuhun faiduhunna bagaimana seorang suami dididik oleh Allah Subhanahu wa taala faiduhunna beri nasihat yang baik nasihat yang baik wajib pendidikan itu harus mengingatkan pertama kali adalah dengan nasihat yang baik bukan langsung ditempeleng nah untuk bila enggak boleh menempeleng istri istri pun demikian menasihati yang baik dan nasihat yang baik itu adalah bukan baik kalimatnya saja, akan tapi orang yang ingin menyampaikan kebenaran untuk mengingatkan pasangan, bukan saja kalimatnya yang baik, tapi harus memilih waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Jadi kalau ibu ingin mengingatkan suami adalah harus dipilih waktunya kapan, bukan di saat suami melanggar, sama para suami jika ingin mengingatkan istri tolong pilih waktu yang tepat. Jadi waktu indah mungkin laki-laki mesra laki bahagia, baru minta izin. Bahkan kalau perlu minta oh, mohon maaf mi, saya mau mengingatkan. Tapi jangan, saya mohon maaf mi, jangan marah loh ya. Kenapa sih? Tapi tidak boleh syaratnya, tidak boleh marah loh ya. Sama seorang istri, karena sudah biasa manja, abah tidak boleh marah loh ya. Kenapa? Pokoknya jangan marah, janji. Kalau sudah berjanji, iya. Jadi biasakan dengan keindahan. Cuma kadang kita emosi. Kalau ingat langsung, awer, gini, ini, ini, ini. ini, ini. Ah, akhirnya disambut dengan marah juga. Sebab manusia pasangan kita enggak, belum kadang tidak kuat dengan cara semacam itu. Memang ada kaidah. Kalau ada orang mengingatkan kita dengan cara seperti apapun hendaknya kita bisa nerima, kata tanda Tuhan Sebab kemaslahatan lahir dan batin itu sama sebetulnya sama-sama maslahat. Contoh, kalau ada orang mengingatkan ibu-ibu di saat ada kala jengger rambat di leher. Lalu orang ngingetin, "Bu, ada kala jengki." Apakah ibu marah? Jangan keras-keras ngingetin saya gitu. Tidak kan? Langsung begini kan? Oh, makasih, kan begitu. Sama sebetulnya, kalau ngingetkan urusan sesuatu yang ma'nawi tentang keasalahan akhlak, kejelekan akhlak, sama sebetulnya. Cuman kadang orang dikuasai kesombongan. Sehingga karena dikuasai kesombongan, sehingga apa? Di saat diingetkan mudah marah. Maka getailah, tidak ada baiknya orang, bukan suami yang baik. Jika diingatkan istri, lalu marah. Dan bukan istri yang baik, sadar atau tidak ini semuanya. Kalau diingatkan malah. Kalau ingat, biasakan untuk berterima kasih. Kalau mengingatkan hakikatnya adalah apa? Membawa kepada kebaikan. Tidak usah berhelah dulu. Kalau ternyata memang pasangan kita misalnya, mengingatkan kita yang kita tidak salah, jangan dibantah hari itu. Ditunda nanti. Abang mohon maaf. Adapun yang abang sampaikan tadi, sebetulnya gini loh. Nah, hujahnya nanti. Artinya kita membiasakan untuk terima kebenaran baik. InsyaAllah. Ya, Subhanallah. Bu, ya, awalan yang luar biasa. Tapi memang kadang kan yang namanya belum matang, enggak sebelum menikah biasanya keburukan itu belum terlihat ya, Bu, ya. Jadi kita nggak tahu laki kita aslinya kayak gimana, terus istri kita aslinya kayak gimana. Ketika sudah menikah, wah hmm, ini baru ketahuan modelnya. Nah, seperti apa kelanjutannya? Nanti akan kita tanyakan banyak bersama Bu, ya. Setelah yang satu ini kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Silaman Kolbu. Segar, segar, segar, segar di Kolbu. Ya, salam. Alhamdulillahirrabbilalamin Sallallahu ala nabi Muhammad oh, ya, Masih akan kita lanjutkan kembali Bunda-bunda jangan terkesima begitu aja, Tapi siapkan pertanyaan yang kira-kira Apa yang ingin ditanyakan dalam kehidupan sehari-hari bunda Masalah uh, rumah tangga Baik Uh, boi ya tadi dilanjutkan boi ya, kan ada ketika sudah menikah baru ketahuan nih model lakinya pediem ketika ada salah diem aja nggak nasehatin ada juga yang mungkin nyelocos entah suaminya entah laki uh, entah istrinya seperti itu nah ada juga yang memang uh, karakternya memang udah keras mau dinasehatin tetap nggak bisa dinasehatin berkali-kali nggak bisa dengan cara apa yang terbaik untuk menghadapi uh, rumah tangga yang seperti itu baik memang begini ya ini ada kelanjutannya yang hmm. pertemuan yang akan datang memang ada kaidah di saat kita memilih memang harus benar-benar kita buka mata. Waktu dulu mau memi? memilih, memilih. Tapi kalau sudah kalau bahasa bahasa sederhananya, kalau mau mencari pasangan itu buka mata melek yang Nabi ajarkan dengan kriteria yang sudah jelas. Dan kalau sudah menjadi pasangan, jadi pandanglah kalau kamu memilih pasangan melek. Tapi kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata meremang ini. <terus> jadi ya kalau ada kesalahan di Maafkan, ini adalah insya Allah pembahasan selanjutnya. Jadi begini, koidah ini harus ada, Cuman nanti proses, cara waktu kita harus menjalankan koidah ini. Intinya di rumah kita harus biasa untuk bisa mengingatkan dan diingatkan. Di dalam mengingatkan pun ada seni. Mungkin ada seorang istri yang memicit suaminya, melayani suimanya dan seterusnya. Seorang suami mungkin tiba-tiba memiliki kerudung, memiliki ini dan sebagainya. Dalam keadaan indah, atau apapun pokoknya dengan sanjungan sebelumnya, Bahkan orang cerdas itu adalah di saat mengingatkan orang nggak sadar kalau diingatkan itu, karena begitu lembutnya cara mengingatkannya. Cuman manusia itu ada tiga model kata Imam Ghazali. Ibu pilih yang mana? Yang pertama adalah orang diingatkan terfaham dengan isyarat. Macam-macam bukan mengingatkan dalam keadaan apapun di cara misalnya suami, suami kita <tuh> ada maksud langsung istri faham dikasih minum. Atau isyarat suami bikin diem drak sudah tahu istrinya kalau istri-istrinya salah. Jadi pertama adalah manusia yang hebat adalah dia faham isyarat. Yang kedua adalah apa perlu diingatkan dengan omongan ini manusia novi biasa lah kelas-kelas biasa. Cuma nanti ada yang kelas kerbau. Yang seperti apa oh, tu ya? ya? Jadi ini tidak ingat. Oh iya benar. Oh, kamu, gimana, mana yang kelas kerbau kan begitu ya? <laughs> ya tidak ada. Jadi kita harus faham kita harus menjadi orang yang bisa diingatkan. Deh. Kemudian nanti cara dan mengingatkan itu pun ada caranya. Kadang ingat kebenaran tidak harus Diucapkan saat itu Artinya kita harus bisa milih waktu yang tepat Kalau kita melihat istri melakukan kesalahan Kalau kita ingatkan saat itu bisa protes marah Mungkin istri kita adalah ngegunjing waktu telepon. Kalau kita ingatkan dia akan marah protes Akhirnya dibiarin dulu mungkin Setelah selesai diingatkan Mohon maaf gini gini Cerita apa enggak nih Kata ustadz gunjingan ini Contohnya gunjing adalah Mohon maaf ya sambil dicubit hidungnya gak apa-apa Contohnya Gak boleh marah loh ya Apa sih contohnya belvon tadi sore. Oh, hmm, masak itu gonceng-gunceng. Itu kan benar tercet. Ya, itu gonceng. Jadi ada cara. Yang pertama, yang kedua kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita. Maksudnya apa? Mungkin tidak harus kita mengingatkan langsung tapi mungkin dengan surat. Sebab kalau melihat cerepnya suami takut juga kan? Asalamualaikum, suamiku tercinta, mohon maaf. Sundu ini adalah surat cinta yang paling indah akan aku berikan gini gini gini gini. Suamiku sebut sama karena hari aku temukan semakin ini semakin ganteng semakin ini cuman sayang. Ya, kok ada. Sayangnya bukan, tapi sayangnya pun tetap ganteng. Apa ini? Ya Jadi sebut kalimat yang bukan kesalahan. Mungkin saya salah pandang, mungkin saya salah salah memahami kenapa abang kok masih melakukan seperti ini. Kalau seandainya masyaallah. Jadi itulah yang saya tidak akan kurang cinta saya, tapi saya akan semakin tambah jika abang bisa menghentikan itu semuanya. Jadi dengan surat. Kalau surat itu Ibu dibaca, mau marah orang enggak ada, Ibu enggak ada. Tapi dibaca lagi ini di antaran semacam itu baru nanti terakhir kalau nggak bisa ya, edarkan menghadirkan hakam penengah harus ada nanti kalau ada permasalahan Cuman jangan jangan buru-buru penengah nanti dalam selanjutnya pokok ini silsilah nggak bisa disebutkan semuanya mm -hmm. nanti di silsilah berikutnya ada bagaimana di saat kita yeah. menemukan suami yang tidak mm -hmm. seperti itu akan tapi harus ada upaya atau istri nggak bisa diingatkan maka ada upaya terus berusaha dan berusaha dan berusaha dengan bermacam-macam cara ya yeah. baik bu ya uh kita kasih kesempatan buat jemaah Boleh, kita yang di sini. Baik. baik. Bunda yang mau bertanya silahkan Yang mau bertanya silahkan Baik, saya geser ya, Bunda. silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, perkenalkan nama saya Ibu Enok dari Majelis Talim Al Jihad Jati Makmur. Dari Ibu Enok. Ibu Enok. Oh, bukan Maknok ya. Bukan, Bunok ya. Ibu bukan, Enok. Uh, Ustadz saya mau Menanyakan ya Tentang keluarga Ini bagaimana Caranya uh, Kita Mengikhlaskan gitu kalau ada Apa tuh Kanjelan uh, gitu Untuk memaafkan Apabila ada uh, Yang menyakiti antara Di keluarga gitu Bagaimana caranya mengikhlaskan Biar uh, Belum dong gitu ya Bu Ruyek. Ya. Itu aja mungkin ya. uh, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang yang ikhlas menerima Aik, permasalahan. Ya. Pertanya pertanyaan yang sangat baik sekali. Yang pertama harus kita Ibu, koreksi diri kita. Jangan-jangan kita adalah orang gampang tersinggung, sensitif alias perasaannya kotor dan jelek. Kita koreksi dulu sebab ada orang gampang marah, gampang tersinggung, sifat jelek. Like. Jadi kita koreksi dulu, apakah kita sepertinya atau tidak? Nah kalau kita, kadang ada orang dikit-dikit tersinggung. Ada orang maksudnya baik, dianggap salah. Ini ada. Makanya ini harus koreksi dulu yang pertama. Kalau memang sudah, kita sudah baik ya. Kita sudah hati tata, tak tanya masih ada orang yang omongannya ngelekit, ada bukti. Dia gunjing, ada ini. Ketahuilah bahwasannya, ibu harus bersyukur. Kalau ibu adalah orang yang digunjing. Bukan yang menggunjing, sebab menggunjing dosanya sangat gede. Ibu kok difitnah. Bersyukurlah kau difitnah, bukan menjadi penfitnah. Ibu dialak bukan yang mengolak. Sebab kalau orang mengolak, dosa. Jadi kalau dialak ini, Alhamdulillah. Kemudian setelah itu kita tata pendidikan dari Nabi SAW. Sebetulnya itu adalah jihad. Seperti orang jihad di jalan Allah. Lebih hebat daripada ibadah menata hati. Sehingga kalau ada orang marah pendidikan dari Nabi, Sudahlah. Gimana cara untuk menghapus amarah kita kepada seseorang? Adalah kita mendoakannya. Sudahlah doakan dengan doa anda yang baik. Sehingga wanita solehah benar. Tidak pernah keluar kalimat kotor dari mulutnya. Ada kesalahan dari orang lain, marah. Dia guncing dan sebagainya. Allah Ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepadanya, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Berikan kesadaran kepadanya, ya Allah. Dan seterusnya. dengan cara mendoakan. Sampai dikatakan. Kalau ibu berani mendoakan dia dengan doa yang baik dan mulia, hati bersih, yang pertama. Yang kedua apa? Allah akan berikan kebaikan kepada ibu terlebih dahulu. Dalam hadis riwayat Umar Muslim. Maman abdin muslimin yat'uli akhihil muslimi ala allah gharil ghaibi ila wa al malaku walaga bimithlin. Kalau kita doain orang, ibu... Kalau kita doain orang yang bikin kesel pada kita, atau orang itu tidak bikin kesel, apalagi yang bikin kesel, maka dengan doa-doa kebaikan itu, malah kita yang diberi dulu. Ibu pengen apa sekarang? Ya Allah, semoga anak anaknya orang itu soleh, ya Allah. Semoga suaminya tambah sayang, ya Allah. Semoga rizkinya tambah luas, ya Allah. Kalau sudah ibu begitu, malaikan menjawab, ibu dapat duluan lah. Makanya rugi doain yang jelek. Maka dengan banyak mendoakan doa yang baik... Maka ini akan mengundang penggabulan doa dari Allah Subhanahu SWT. Iya, baik bunda, uh, ibu nok. Ya, terima kasih. Ya, kita akan sapa pemirsa kita yang di rumah yang sudah tergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Iya, subhanallah. Baik, dari Bapak siapa di mana Pak? Dari Bapak Muhammad Kubro. Uh, silah, uh, dari mana Pak? Jogja. Jogja, silahkan pertanyaannya Pak. Ini mau nanya nih, ya kebetulan cobaan tentang rumah tangga ini kadang tidak diduga. Suatu ketika anak saya itu sekolahnya kan dari SMP Muhammadiyah, SMA-nya di Man. Kemudian dia kuliah di salah satu perguruan di, di Uii Jogja kemudian udah berjalan berapa tahun dia apa batal uh, uh, nggak mau kuliah pindah lagi di Universitas UPN tapi kelakuannya itu kok ya apa tidak sesuai dengan tuntunan latar belakang politikanya dia SPM mau dia Sema di mana Ya. Kemudian, tapi Jadi aplikasinya kok jarang Baik, masa, Bapak. Pak, tapi pendidikannya selesai, Pak. Maksudnya kuliahnya sampai tuntas atau uh, terputus di tengah jalan? Ya, waktu di UI terputus. Terputus. Jalan. Kemudian kalau boleh ngambil uh, kalau boleh tahu ngambil jurusan apa ketika kuliah? Oh, kalau di UI ambil komunikasi. Komunikasi. Kemudian ketika pindah? Ya, sekarang sudah Ambil lagi komunikasi. Komunikasi. Kemudian setelah kerja di bidang apa, Pak? Oh, ini sekarang lagi melanjutkan kuliah. Melanjutkan ya, kuliah. Nah, jadi masalahnya di mana nih, Pak? Yang pengen dibahas dan ditanyakan? Masalahnya saya ini sedang kena cobaan stro. Stro. Anak saya juga begitu. Apa maksud saya itu sekolah biar lancar. Kita doakan tiap malam tahajud, hajat. Mm -mm. Setiap kali sholat hardu dan lainnya Selalu kita mohon pada Allah Baik. Ya, ya. Baik um, Maksud saya supaya dia dapat ketunjuk dari Allah Sesuai tuntunan Islam Amin. Oke okay. Ya Seperti itu Bapak Jadi nah. bagaimana terhadap anak ya Pak ya e, Baik. Agar Baik. terus bisa di jalan Allah Dan lurus Seperti itu Baik Ya silahkan Bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Sakit yang Bapak Rasakan saat ini diniati, karena orang tidak diberi oleh Allah penyakit kecuali dibilih oleh Allah Pilihannya antara Allah ingin mengampuni dosa Bapak, karena Allah tidak ingin menyeksa Bapak Allah ingin memuliakan Bapak di akhirat nanti, atau Allah ingin mengangkat derajat Bapak Atau Allah ingin memberikan pahala besar Kalau begitu, apapun yang Bapak rasakan saat ini adalah kebaikan Maka niatkan dengan penyakit yang Bapak rasakan saat ini semoga ini menjadi sebab kebaikan untuk anak-anak jika orang menerima dengan musibah yang diberikan oleh Allah adalah suatu kemuliaan Kemudian untuk putra bapak Kalau memang kadang-kadang sekolah tidak bisa dipaksa Dipaksa tidak bisa menjalani dengan benar Sementing anak kita baik Ada beberapa anak yang tidak bisa melakukan, melanjutkan kuliah Ternyata bisa bergabung dengan tempat yang bermulia Misalnya bapak kita punya tim dakwah yang ada di Jogja sana Barangkali putra bapak bisa bergabung, nanti bisa diarahkan lagi Dan kita juga menyekolahkan anak di Jogja sana untuk sekolah sesuai dengan sesuatu yang dia sukai Artinya apa? Disenangkan dulu anak-anak kita. Jadi bergabung kalau bapak ingin anak baik pergaulan bapak. Kita punya kawan-kawan anak-anak yang ada di Jogja. Barangkali nanti bapak bisa mencari alamatnya paling tidak ke Cirebon dulu alamatnya di Albahjah Cirebon. Eh, tanya di Albahjah Cirebon Sendang Sumber. Nanti ada kita punya komunitas di sana anak yang kuliah di sana. Sehingga kita akan bisa apa? Akan bisa beri wacana, waran. Biarpun tidak kuliah dulu nggak apa-apa. Nanti akan bangkit kembali loh. Kamu sudah punya ilmu kenapa? Tidak kau lanjutkan? Diberi motivasi. Nah Ini yang orang lain yang berharap beri motivasi atau paling tidak nanti suruh datang ke pondok nanti kita ajak bicara kenapa semacam itu dulu ada anak yang terputus dari komunikasi akan tapi setelah masuk ke tempat kita akhirnya mau melanjutkan lagi di jenis bapa kok bapa apa disiplin ilmu yang sama kadang-kadang perlu digugah hatinya mungkin ada satu protes yang selama ini Ya ia ia tidak tidak ada sesuatu hal yang tidak ia capai maka perlu diajak diskusi baik ngomong yang baik dengan anak tersebut insyaallah bapak dengan kerinduan bapak ingin anak yang baik, anak yang sholat, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi masalah bukan begitu. Pikir dia masa depan anakku nanti gimana pekerjaannya. Nah, tapi pertanyaan bapak apa? Gimana anakku yang penting baik mm -mm, kepada baik. Allah, baik urusan agamanya itu adalah satu alasan yang sangat mulia dari seorang tua. Iya. Subhanallah. Tapi Subhanallah kalau bicara apa yang disampaikan al bapak. Anaknya masih mau sekolah dan kuliah ya pak ya, Banyak sekali anak yang ketika disuruh kuliah Malah ngayap kemana-mana Bener gak bu? Nah sebenernya loh, kita doakan semoga anak-anak kita Menjadi anak yang soleh dan soleh Setelah lagi kita akan kembali tetap bersama kami di Siraman Kolbu Senggir-senggir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin. Kita kembali lagi dalam program kita yang insyaAllah selalu membawa keberkahan, yaitu siraman kalbu. Sekar-sekar-sekar. Di kalbu. Salawul ala Nabi Muhammad. Salawul. Baik, kita akan sapa kembali pemirsa yang ada di rumah. Langsung saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah barakat. Salawul ala Nabi Muhammad. Allahumma ya, sholli ala. Ia baik. Dari bapak siapa? Di mana bapak? Para si dini, di, di, di, di, di, di, Paro Sidin di Perubet, Pak. Paro? Paro si di Perubet. Paro Sidin di Perubet. Silakan Pak. Assalamualaikum, Pak. Uh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bu, ya. Kadang-kadang kita -kadang, kalau di keluarga, kadang sama istri, tanah-tanah enggak sadar, gitu. Sedangkan, uh, apa namanya, melanggar ayat dahi, gitu, ya. Tentanya yang ini. Apa -apa? Ya. Bapak, mohon-mohon suara TV. Bapak sebentar sebentar Bapak, suara TV-nya agak dikecilkan, Pak. Oke, okay, oke. Okay, okay. Supaya lebih jelas di sini terdengarnya. Oke. Okay. Ya, silakan, Pak, lanjut. Ini, Pak, sebuah dengan ayat yang eh uh, Al-Isra ayat yang ke-12. Auzubillahi minasy syaitonir rojim. Ya ayyallazina amanut tanayruqatirom minaz-dzunn inna fadal dzanikum. Wala tadris satu wala yaqtab ba'du. Ayo Hebu ah ayat sudah lama aku main tanggul tarik tubuh. Jadi buaya, ah uh, yang hubungannya dengan wilayah itu kadang-kadang terpelosok gitu, kadang-kadang tanpa sadar kita itu mau apa namanya, main orang gitu Bagaimana cara kita itu, apakah langsung uh, cuma istighfar atau harus bertemu sama orang yang minta maaf ah gitu Di mana buaya? Sudah, sudah paham buaya. Baik paham, baik. baik. baik Insyaallah. Sudah, Bapak? Sudah. Baik, terima kasih, Bapak. Baik, subhanallah. Ini masih ada hubungannya bagaimana kita tobat dengan manusia. Ada satu dosa yang sangat besar tapi jarang dibahas. Orang membicarakan tentang menutup perzinaan. Ada minuman keras. Ada satu dosa yang lebih gede daripada itu semuanya. Yaitu menggunjing. Ada pernah dibahas menggunjing? Jarang dibahas Menggunjing. Walaya ketabatukum bato. Menggunjing adalah ngomongin kejelekan orang, ngomongin kesalahan orang yang orang itu tidak senang kalau kita sebut dan benar terjadi. Jadi ngomongin sesuatu yang benar terjadi, misalnya ada tetangga berzina. Lakukan kita ngomongin di sini, ini sama seperti dosanya berzina. Kalau tetangga kita berzina, ingat ilmu yang pernah kita belajarin diapain itu tidak boleh kita ngomongin. Bahkan kalau ada orang curhat kepada kita pun kita katakan awas. Kamu jangan cerita kepada siapapun. Dan saya pun tidak boleh cerita kepada istri dan anak-anak. Haram bagi saya cerita. Cuma kadang orang mencari dosa. seneng ngomongin. Oh iya, iya. Oh iya saya juga melihat. Benar itu. Habislah semuanya saat majlis. Dia yang namanya menggunjing ini luar biasa. Menggunjing ini ternyata bukan terjadi pada orang awam saja. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka ini para asatid pun harus takut. Imam Ghazali mengatakan bahasanya al-ghibah menggunjing itu fakihatul fuqoha. Ahli fikih itu kalau habis makan itu makan buah. Jadi buahnya itu gunjing. Habis ilmu gunjing. Gunjing ustaz sana, gunjing kiai sana, ngomongin sini. Dan itu gak sadar. Maka dari itu hati-hati. Ada-ada yang di rumah itu sambil sambil apa namanya ngobeng kalau bahasa orang Jawa apa sambil kerja di tempat tetangga ada kemantenan sambil ngomongin subhanallah bahkan orang mati pun digunjing. kadang oh ini loh karena begini Allah neraka ini hati-hati mengunjing adalah dosa yang sangat besar jaga lidah kita lidah kita jangan sampai mengunjing kalau kita mengunjing seseorang dosanya mengunjing itu sama dengan yang digunjing itu bahkan ini auzubillah dosa luar biasa dosa gede minnal kabair dilarang di dalam Al-Qur'an Kemudian bagaimana agar kita bisa terhindar dari mengunjing itu? Kalau kita ada orang mengunjing, pilihannya dua. Kalau kita melihat orang mengunjing, pilihannya dua. Kita mengingatkannya satu. Kalau tidak mengingatkannya, pergi. Kalau tetap duduk di situ, bagian dosa dapat. Sebab orang itu gunjing tidak mungkin sendiri bu, ya. karena ada temannya. Ada orang gunjing sendiri di di kamar. Uh, orang itu nggak ada. Karena ibu duduk di situ, maka dia menggunjing. Maka ibu dapat dosa yang sama. Jadi tidak ada pilihan. Kalau ibu ada orang gunjing atau ustadz gunjing, tinggalkan majlisnya. Kita sering dijebak untuk menggunjing juga. Bu, gimana bagaimana yang itu? Jangan-jangan ah, dibawa saya untuk menggunjing. Ini majlis mulia yang mau dibawa untuk menggunjing. Saya tidak pernah kenal dia. Ada salah satu ustadz di televisi misalnya melakukan begini. Saya tidak pernah melihat dia. Saya tidak pernah kumpul dia. Saya sebelum bersampat tanya kepada dia. Dia, jangan dibawa ke sini harus ditutup mulutnya jangan dibawa saya untuk gunjing siapapun. gunjing besar ada ngomentari ustaz di sana ustaz ini dan kita tidak tahu niatnya apa dan hakikat kejadiannya seperti apa ya baik kemudian setelah itu bagaimana kalau kita tidak bisa mengingatkannya pergi harus pergi ibu tinggalkan majlis. makanya kalau kami punya majlis. ada gunjingan ibu tinggal saja kalau ibu tidak berani ngingatkan ribada dosa biar saya berhenti dari dosa kalau ternyata ibu-ibu pada jamaah pada pergi kan selamat saya enggak jadi gunjing lagi kan nah Kemudian kalau cara bertobatnya ada dua cara. Cara bertobat yang penting. Ibu bagaimana bertobat dari menggunjing seseorang? Kalau bapak yang bertanya tadi. Kalau anda ingin tobat dari menggunjing ada dua. Yang pertama. Jika orang yang anda gunjing itu tahu anda menggunjingnya. Maka anda pun harus datang. Atau lewat surat atau apapun. Lewat siapapun untuk minta maaf. Karena dia tahu anda menggunjing. Satu. Jika dia tidak tahu kalau anda menggunjingnya, atau susah anda cari, ya jangan ngomong. Kalau anda, atau orangnya ada, tapi anda tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, misalnya ada tetangga sebelah, ibu gunjing. Ibu di sini gunjing. Nah ibu mau tobat gimana? Nggak usah rombongan datang. haji mohon maaf. Tadi satu majelis kami menggunjing ibu. Oh, tambah marah dia. Tidak begitu caranya. Ibu diam, tapi apa? Lakukan dua hal. Istaghfirullah, kata Nabi Muhammad. Mintalah ampun kepada dia. Uh, mintalah ampun kepada Allah untuk dia. Misalnya Pak tadi kita mengunjing ibu tetangga, ya Allah ampuni dia, angkat derajatnya. Satu. Yang kedua, sebut kebaikannya di tempat ibu-ibu, bapak-bapak menyebut kejelekannya. Ada dua ya. Enggak usah laporan dia. Tadi mohon maaf saya telah mengunjingmu loh. Marah dia. Kurang ajar. Gunjing gimana? Ah usah. Diam-diam saja. Istighfar ya Allah ampuni dia ya Allah. Yang pertama, yang kedua apa? Menyebut kebaikannya di tempat kita menyebut kecelekannya. Kalau tadi kita katakan dia adalah orang yang seringkuh. Astaghfirullahaladzim. Oh dia orang baik? Enggak, enggak, enggak, enggak. Itu salah. Itu fitnah. Jangan sampai ya Allah. Semoga Allah meminta dia. Dia orang baik, orang soleh. Atau solehah. Itu Jadi begitulah caranya. Ya. Semoga Allah mengampuni kita dan menjauhkan Ameen. kita dari yang namanya menggunjing. Menggunjing. Subhanallah. Baik. Itu tadi Bapak yang dari Berbaz dan sekarang sudah dapat penelpon lagi. Langsung saja kita sapa. Halo. Assalamualaikum. sallu alal muhammad sallallahu iya baik dari ibu siapa di mana ibu riri Jakarta ibu riri di Jakarta silakan pertanyaannya assalamualaikum pak ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tuh betul baru ditinggal suami ingin tanyakan ma ta'idah bagi yang meninggal wafat itu berapa lama dan apakah amalan-amalan apa yang akan membantu almarhum di sana untuk meringankan siksanya ya Pak, Pak Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan seperti ini tinggal peninggal ya. Semoga Allah menguatkan hati ibu. Ya. Suami amin. insya Allah dalam kemudian. Punya istri yang solehah. Amin, yang amin, tanya amin. tentang syariat. Kadang perempuan yang tidak punya iman tidak pernah mikir iddah. Amin ya Allah. Nah, InsyaAllah ibu Amin. akan dimuliakan Dan anak-anak ibu juga nanti dia punya putera ibu Punya anak Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik Ibu ketahui bahwa masa iddah ibu ingat. Ibu kalau punya kandungan tidak Kalau punya kandungan sampai lahir sang bayi Selesai masa iddah Kalau ibu tidak punya kandungan 4 bulan 10 hari 4 bulan Arab Bukan 4 bulan hei. Hei. Jadi dikaji 4 bulan yang utuh plus 10 hari nanti Kemudian di masa iddah kalau ibu adalah masa iddah, sekalius masa iddahnya seorang wanita yang ditinggal suaminya, beda dengan cara iddahnya orang yang dicerai. Kalau orang yang dicerai masih boleh berdandan dan keluar rumah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau orang yang ditinggal oleh suami, ini sering salah paham. Termasuk ada di satu kota itu ustadzah berfatwa. Kalau ada orang dicerai suaminya enggak boleh dandan, enggak boleh ini. Bahkan kalau masih tolaknya tolak satu, hendaknya berdandan barangkali suaminya balik lagi. Cuman karena salah paham, dia tidak ngaji, jadi kalau dicerai itu katanya enggak boleh dandan, enggak boleh keluar rumah dan sebagainya. Keluar rumah maksudnya kalau kebutuhan yang dekat atau dengan izin mantan suaminya yang mencerai satu dan dua. Tapi kalau seorang sudah dicerai meninggal, suaminya meninggal maka di samping bapak sembanding di samping ibu tidak boleh keluar rumah ibu menghindari daripada berdandan dan tidak boleh dipinang oleh siapapun sampai selesai tidak boleh berdandan jadi yang wajar saja tidak boleh keluar rumah kecuali darurat misalnya apa daruratnya apa ibu tidak ada yang memberi nafkah maka ibu harus bekerja mencari uang untuk memberi nafkah anak-anaknya kemudian jika ada orang ini salah lagi di masyarakat salahnya apa katanya kalau ada orang langgar iddah suruh ngulang enggak ada ngulang iddah itu Hmm. misalnya ada orang bandel perempuan habis cerai, suaminya meninggal sering keluar Katanya batal, diulang lagi nggak ada ngulang, dia dosa, tapi nggak usah diulang itu. Diulang nanti malah nggak beres-beres ya. Jadi ada orang nggak punya, ini harus ada ilmunya demikian. Ibu, ibu tetap di rumah yang mulia dan minta kepada doanya ada bala. Nah, ngomong ini bulan Maulid banyak, banyak solawat, menghibur hati. Allah, wallah diusol ya alaikumu malah ikatul yuliyohrija kumindatulul me'telan nur. Jadi kita membaca solawat kepada Rasulullah yang banyak, sambung dengan Nabi maka Allah akan bersolawat kepada ibu dengan berapa sepuluh kali dan solawatnya Allah kepada makhluk adalah apa? Allah akan mengeluarkan dari segala hal yang menjadikan susah. Dan banyak dikir, bu, ya. Dekat kepada ulama, dekat majelis mulia. Ameen. Baik. Allah alam. Bisa. ya, ya. Terima, kasih. Terima kasih, bu, Riri. Baik, insyaAllah. Yeah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sallallahu ala wa nabi Muhammad. Allahumma sallallahu Kita akan kembali setelah yang satu ini. Telah berurus sama kami di silaman Kolbu. Seger, seger, seger. Di Kolbu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sallu alal nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya saatnya kita akan menyapa pemirsa kita yang sudah tersambung melalui email. Jadi bagi para pemirsa yang tidak memiliki kesempatan untuk datang ke studio, datang ke sini maksudnya dan kemudian uh, juga tidak berkesempatan untuk telepon langsung, bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui email kami di silamankolbu.mnctv at yahoo.co.id dan dengan jelasnya harus diberikan judul yaitu solusi ustadz dan jangan lupa juga mencantumkan nama dan juga alamat Anda baik ini sudah ada pengirim email dari Bapak Yanto dari Samarinda saya punya seorang istri yang punya kedudukan cukup tinggi Di salah satu perusahaan swasta Saat-saat terakhir ini Sulit sekali dinasihati Apalagi menyangkut manajemen keuangan Karena memang terus terang Lebih dari 75% keuangan kami Adalah hasil kerja istri saya Mohon solusinya dari Bu Yahya Agar istri saya memahami Untuk bisa dinasihati Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga istri Bapak yang Sebetulnya dia punya lahan pahala yang amat gede Semoga istri bapak ini bisa mendengar saat ini Ibu yang semoga dimuliakan Allah Siapapun yang diberi oleh Allah kelebihan untuk bisa berbuat Baik untuk keluarganya Apakah diberi kelebihan kesempatan untuk mendidik anak Atau diberi kelebihan harta Ibu bisa cari duit pinter gampang Itu namanya kelebihan Dan tidaknya kelebihan itu dimanfaatkan untuk masuk surga. Wanita yang diberi oleh Allah kelebihan semacam itu, kadang-kadang memang ada bakat cari duit. ya Suaminya susah, macet terus. Pernah ada pada zaman Nabi terjadi, suatu ketika ada. Seorang wanita ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya seorang suami itu adalah apa? melarat. Ya. Suami yang melarat. Nabi SAW mengatakan, bertanya, lalu bagaimana makanmu selama ini? Wanita itu menjawab, kalau makan, alhamdulillah saya masih punya penghasilan. Saya masih punya kebun kurma. Tapi masa salah saya nombokin terus ya Rasulullah? Kan ada begitu ya? Nombokin terus, nombokin artinya suami nggak punya nafkah sama sekali. Jualan gagal, ini gagal. Jawab Nabi apa? Ada dua pilihan untuk apa ya Rasulullah. Karena kamu tidak diberi nafkah, maka kamu punya hak untuk minta cerai. Mikir minta cerai hak. Karena apa? Kalau makan kan bisa tidak bisa ditunda. Neng makannya minggu depan nggak ada kan? Itu indahnya Islam kalau wanita di bawah naungan seorang laki-laki. Kok laki yang tidak mengasih nafkah Dia bisa minta cerai untuk bisa nanti menikah dengan lain yang orang lain yang bisa mencukupinya. Cuma dia mikir. Ya Rasulullah adakah pilihan yang lain selain itu? Dia sudah punya anak. Dan dia punya kisah. Ada cinta sebetulnya. Cuma hanya urusan nafkah saja sempit di suami. Lalu Nabi mengatakan. Pilihan yang kedua adalah engkau yang mencukupinya. Dan di saat itu engkau mendapatkan tiga pahala. Pahala sedekah. Pahala menyenangkan suami dan pahala silaturahmi dengan anak-anakmu. Dan itu bagimu adalah kemuliaan yang luar biasa besar. Apa jawab wanita tersebut? Ya Rasulullah, biar aku milih yang kedua saja. Allah. Wanita soleha. Itu kan lahan pahala. Ibu ya. yang mendengar atau yang punya masalah ini. Sebetulnya itu lahan pahala buat anda. Anda bisa menolong suami luar biasa. Pahala itu menyenangkan suami, pahala silap anda memberikan nafkah, sedekah semuanya itu bu, yang anda lakukan. Tapi kalau dibarengi dengan kesombongan, kemudian tidak patuh kepada suami, hangus itu semua, kan rugi. Sampai dikatakan beberapa pencara hadis selanjutnya itu ketemu dengan para wanita itu akhirnya wanita doa pada ngomong begini. Kalau begini kita berdoa semoga suamiku pada melarat saja, biar yang kaya saja. Artinya apa? Sebetulnya orang yang punya iman, wanita punya iman, ingin saya seperti itu. Biarkun suami enggak punya duit enggak apa-apa, yang penting saya cukup. Dan saya bisa baik, saya santun, saya sopan, saya hormat, saya dapat pahala tiga. Kan enak? Mau gitu Bu? Nggak mau, Bu? Baik. Tidak. tidak. tidak. Cumaan, jangan sampai urusan kerja jadi nomor satu bagi seorang wanita. Tidak. Kalau ternyata ibu menemukan suami melarat, tidak mampu, nah ini harus mau jadi wanita mulia. Jangan sombong, jangan perang ajar. Kenapa yang Allah berikan kepada anda Ibu, suami istri, daripada yang bertanya Yang Allah berikan kepada anda adalah Lahan pahala, tinggal anda gerubah niat Semakin santun kepada suami Sebenarnya riski itu dari lewat mana saja gak penting Yang penting nyampe, kan sudah dicukupi Maksudnya kan syukur yeah. kepada Allah Akah melalui tangan suami, atau istri Atau mungkin menantu kan mungkin saja atau mungkin anak kita ya penting cukupi ayo syukur maka kembali kepada apa yang kita sampaikan harus indah rumah tangga iya. jangan sampai masuk hadis nabi laalla ghina hayudghiha banyak perempuan gara-gara dia lebih kaya menjadi membangkang dan masuk neraka karena itu insyaallah istri daripada yang bertanya esok hari menjadi ahli surga amin bagaimana kalau sebaliknya Bu ya suami sudah mencukupi nih tapi ternyata istrinya masih ngerasa pengen pengen lebih terlihat uh, ada seperti itu itu bagaimana kita faham ini adalah masalah selanjutnya nanti sebetulnya adalah itu istri yang menyiksa suami tidak pernah punya tanda dan nanti ada aksar ini ritu anna akthar ahlin nari alnisa nabi pernah melihat di dalam neraka itu banyak wanita bukan ibu-ibu bukan enggak usah tersinggung siapa ya rasulullah liannahunna yukthirnas sikata banyak mengeluh wa yakfurnal asyira enggak pernah bersyukur ini tetangga sudah pada bangun rumah kita masih begini. Mobilnya harus ganti. Waduh, itu daftar masuk neraka. Akan, tapi istri yang soleha adalah Masya Allah. Terima kasih. Abang Masya Allah Subhanallah. Di, kalau seandainya kasih nafkah kurang pun dia akan berkata. Abang, ada orang yang tidak mendapatkan nafakah. Kita masih di nafakah. Pokoknya jalani hidup dengan indah dan indah. Harga mati seperti yang saya sampaikan. Jangan sampai ada keributan-keributan. Baik. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Ya, sudah banyak yang disampaikan. Eh, mohon disimpulkan agar lebih mudah lagi kita menerima dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita, Bu Ya. Baik, tata Silahkan hati. Oh, sekaligus doa. Tata hati bahasanya, Ibu bisa bersalah. Dan kesalahan itu sebetulnya menyakiti. Maka bersyukurlah kalau Ibu diingatkan oleh pasangan. Begitu juga. Di saat Ibu melihat kesalahan atau para bapak melihat kesalahan istri bergegaslah. Sebelum kesalahan itu bertambah dan tanda cinta kalau kita sudah bisa mengingatkan. Kalau ibu punya suami nggak pernah mengingatkan itu tidak cinta, itu hanya pengen jasadnya ibu saja. Kalau ibu punya istri nggak pernah mengingatkan itu istri kurang ajar, dia hanya butuh duitnya saja. Bung saya mau masuk neraka kau perliarkan? Mestinya ingatkan saya. Termasuk urusan kami dengan para santri wahai para santriku. Kalau engkau bisa mengingatkan saya poin saya akan tambah cinta. Ini bukan malaikat bukan ingatkan kalau saya salah bahkan ke suatu ketika ada mengingatkan Buya Buya itu jangan ngomong goblok lah, lah kalau acara. Oh ya baik, makasih nak ya Saya kata, ngomong goblok, kan gitu ya nah, Jadi ada yang jadi mengingatkan itu adalah nikmat Baik, mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana alif bainakul bina Ya Allah pertemukan hati kami dalam cinta Ya Allah Dalam cinta karenamu Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai, saling memuliakan Saling menghormati, saling berkorban Jauh dari percekjokan, jauh dari perselisihan, Ya Allah. Ya Allah, dalam keadaan apapun, Ya Allah, jadikan hidup kami indah, Ya Allah. Indah dan indah dan indah. Ya Allah, berikan kepada hati kami ketawaduan, sehingga kami mudah di saat diingatkan, Ya Allah. Dan berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada pasangan kami, sehingga mudah bagi kami untuk mengingatkan. Dan, Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah budaya hidup di rumah tangga kami adalah kami mudah untuk diingatkan dan senang jika diingatkan. Jangan sampai ada kesombongan di rumah tangga kami, Ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada kedoliman di rumah tangga kami. Yang yang ada adalah hanya keindahan Yang ada hanya sanjungan Yang ada adalah pujian Yang ada adalah ucapan terima kasih Yang ada adalah kalimat maaf Yang ada adalah keindahan Ya Allah Dan bukan kelimaan Engkau yang memiliki cinta Berikan kecintaan kepada kami Engkau yang menguasai hati kami ku, Ya Allah Jadikan hati kami Hati yang saling mencintai karenamu Dan kami mohon Ya Allah Tambahkan kecintaan kami Kepada pasangan kami Ya Allah Ya Allah. Dan jangan kau kurangi. Takut kami berbuat dolem di saat kau kurangi. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang. Mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Okay. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon Ya Allah. Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Okay. Saat kau hendak mencabut nyawa kami. Jadikan Ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah La wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil al fatih al fatih a'udhu billahi minash shaytanir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka amin sallallahu ala Muhammad Terima kasih pemirsa pastinya mohon maaf kalau ada salah dan khilaf kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh